Setelah bisnis, saya akan mulai mengajar di ITS Surabaya, Magister Management Teknologi Program. Saya mengajarkan New Enterprise and Small Business Management, atau manajemen bisnis kecil dan usaha baru. Nah, yang menarik adalah ketika saya berdiskusi dengan direktur programnya, yaitu Dr. Insinyur Sukartejo MSc. Beliau ini kelihatannya keren begitu ya, Bapak Dr. Insinyur Sukartejo MSc. tapi orangnya sangat rendah hati, dan selalu kalau diajak ngobrol, sangat enak. Dan saya belajar beberapa hal yang menarik dari beliau Katanya pada sebuah simposium pakar-pakar MM dan MBA ini Dibilangin bahwa ada empat sebetulnya hal yang penting Ketika kita menjadi seorang pendidik atau mengajarkan sebuah bisnis Ataupun sebuah manajemen Di tengah inti yang paling penting adalah soul atau jiwa Kita ini punya jiwa enggak sih? Ya dalam berbisnis, dalam kita melakukan tugas kita kemanajemenan kita Jadi ada soul atau jiwa kita Di atas kita ada art atau kreativitas ya Bagaimana kita bisa kreatif menemukan sesuatu yang baru Ide-ide Sesuatu yang baru dalam berbisnis ya Sedangkan di kanan kiri kaki kita Itu ada dua hal Yang satu adalah science atau keilmuan Yang basisnya adalah analisa Pendalaman, pengertian Research ini science Dan di sisi lain adalah craft Craft ini adalah pengalaman Atau tacit knowledge Interpersonal skill, leadership skill Hal-hal inilah maka untuk mendidik seseorang Bisa menjadi seorang pebisnis yang unggul dan utuh dibutuhkan empat hal ini. Jiwa atau soul, art atau kreativitas kita, sains, analisa keilmuan kita, dan craft, pengalaman kita. Empat hal inilah yang menjadi tolok kunci dalam kehidupan kita berbisnis ataupun menjadi lebih maju dalam memanajemeni sebuah perusahaan. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Under tabat mung access saya patya w dotanatisantuso dot com attau under Facebook saya Tanadis